Sudadlun, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diminta memperbaiki jembatan penghubung pemukiman penduduk dengan sekolah di desa Asantola, Kecamatan Pulau Banyak Barat. Sebab jembatan menuju SD, SMP, dan SMA itu telah lama rusak. Bahkan di beberapa titik mulai retak serta keropos lantaran telah berusia lama. Kecamatan Pulau Banyak Barat, Mawardi mengatakan anak-anak sekolah termasuk warga setiap saat melintas di jembatan yang telah rusak tersebut. Karena hanya itu jembatan penghubung yang tersedia. Kondisi ini rawan tercebur bagi pelintas dan dapat merenggut nyawa. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Singkil Erwin Sahputra mengatakan pihaknya akan melihat skema penganggaran yang bisa dilakukan untuk pembangunan jembatan. Dari pantauan, jembatan memiliki panjang 7 meter dengan lebar 5 meter. Kini pengaman di bagian samping jembatan tidak terlihat karena sudah patah, sedangkan bagian lantai banyak yang keropos. Dari Jarlun, dua kapal milik pengusaha dilepas membawa ikan dan barang campuran tujuan Malaysia dan Thailand. Perlepasan dilakukan selasa kemarin menandai launching perdana ekspor melalui pelabuhan Kuala Langsa yang digagas Pemko Langsa. PJ Walikota Langsa yang senyur Said Mahdud Majid mengungkapkan syukur setelah sangat lama berproses akhirnya ekspor produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari pelabuhan Kuala Langsa dapat terlaksana. Kegiatan ekspor yang dilaunching kali ini diharapkan berbeda dengan kegiatan ekspor yang sebelumnya dilakukan para eksportir-importir. Said Mahdum menyebut pelayaran kali ini menggunakan dua kapal kayu yaitu KM Nagata 75GT milik Muslim dari Banda Aceh dan KM Bowo Farungo 108GT milik Anto dari Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Kedua kapal ini termasuk dalam jenis general cargo yang bisa membawa muatan barang campuran atau dalam istilah yang populer di kalangan pelaku ekspor-impor disebut kapal sayur. Dalam pelayaran kali ini, KM Nagata membawa muatan beberapa ton ikan tujuan Port Klang, Malaysia. Sedangkan KM Bowo Farunggo membawa beberapa ton barang campuran tujuan lumut port dan hutan melintang Malaysia. Kegiatan ekspor ke Malaysia dan Thailand ini merupakan perujutan nota kerjasama Indonesia-Malaysia Thailand Road Triangel atau IMTGT yang ditandatangani dalam pertemuan tingkat menteri di Langkawi pada tanggal 20 Juli 1993. Sudah dilunkap Polres, Aceh Barat, AKBP Panji Santoso mengungkapkan bahwa pelaku pemilik ladang ganja seluas 30 hektar di kawasan pegunungan Betung atau Banggalang, Nagandraya teridentifikasi sebanyak 6 orang. Pelaku berhasil melarikan diri saat pihak kepolisian turun ke lokasi. Meski sempat memberikan tembakan peringatan ke udara, namun pemilik ladang ganja ini berhasil melarikan diri ke hutan. Saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan menyangkut kasus tersebut. Kapolres menyebutkan saat ini ada tujuh titik lokasi ladang ganja di kawasan pegunungan Betung Atebang, Banggalang yang harus dimusnahkan. Secara estimasi jumlah ganja yang telah dimusnahkan mencapai 70 ton pohon ganja. Jika dalam satu ton hanya dijual dengan harga 2 juta, maka jumlah uangnya mencapai 14 miliar rupiah dari hasil kebun ganja tersebut. Seperti diketahui jajaran Polres Aceh Barat di bawah pimpinan Kapolres AKBP Panji Santoso berhasil mengungkap 32 hektar ladang ganja di kawasan Pegunungan Betung atau Banggalang, Kabupaten Nagan Raya kemarin. Pengungkapan ini dari hasil pengembangan dari salah satu tersangka yang ditangkap pihak Polres Aceh Barat sejak dua bulan lalu. Berlun seorang wanita di Aceh Tamiang berinisial PS 30 tahun mendatangi pos 3 pemadam kebakaran untuk meminta bantuan melepas cincin yang tersangkut di jari telunjuk. Peristiwa ini terjadi ketika dua petugas dari Regua, Edi Tambrin dan Abu Hasan, sedang siaga di pos 3 kemarin. Wanita ini diketahui sudah berumah tangga dan berdomisili di sampai mah Kecamatan Manyak Pait, Aceh Tamiang. Ia datang dengan keluhan perhiasannya berupa cincin tersangkut di telunjuk tangan kiri. Kasih Damkar BPPD Tamiang Doni Indrawan mengatakan meski masalah yang dihadapi wanita PS tergolong unik, petugas Damkar tetap memberikan pelayanan membantu melepaskan cincin. Dibutuhkan perjuangan ekstra keras untuk melepas cincin dari jari korban, mengingat petugas tidak dibekali peralatan yang layak. Cincin tersebut bisa dilepaskan selang 15 menit kemudian. Doni menyebutkan kasus ini bukan hal baru bagi petugas Damkar. Kasus serupa juga terjadi pada 30 Oktober 2022. Ketika itu seorang remaja priam datangi pos 2 Kota Kuala Simpang meminta bantuan melepas cincin titanium di jarinya. Kondisi jari remaja ini sudah membengkak sehingga dibutuhkan kehati-hatian ketika melepas cincin tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudah dilun komisi pemberantasan korupsi kembali menahan mantan Bupati Sidoarjo Saiful Saifulillah setelah ia sempat menghirup udara bebas pada 7 Januari. Saiful saat itu keluar lembaga Permasyarakatan Porong setelah menjalani hukuman kasus suap terkait proyek infrastruktur di Sidoarjo. Kali ini KPK menjerat ia dengan kasus dugaan gratifikasi yang diduga diterimanya dari pihak swasta maupun aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Direksi BUMD. Besaran gratifikasi yang diterima sejumlah 15 miliar dan tim penyidik masih akan terus mendalami penerimaan lainnya. Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta mengatakan dalam persidangan kasus suap Saipulillah dan kawan-kawan ditemukan informasi dugaan tindak pidana korupsi lain yakni penerimaan gratifikasi. KPK kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk kembali menetapkannya sebagai tersangka. Darlun, seorang pembunuh berantai di Brazil yang terkenal usai mengklaim telah membunuh lebih dari 100 orang tewas ditembak di dekat Sao Paulo. Para korban pembunuhan berantai ini disebut sebagian besar terdiri atas para pengedar narkoba, pemerkosa, dan pelaku kejahatan lainnya. Seperti dilansir AEP, Pedro Rodriguez Vilhu yang berusia 68 tahun ini dijuluki sebagai pembunuh berantai terbesar di Brazil. Departemen Keamanan Publik Wilayah Sao Paulo melaporkan Rodriguez tewas akibat Sejumlah luka tembak di kota Mugi Krugjes pada minggu kemarin waktu setempat Penyebab penembakan yang menewaskan Rodriguez ini tidak diketahui secara jelas Rodriguez telah menghabiskan masa hukuman 42 tahun di penjara atas kasus pembunuhan yang menjeratnya Sosoknya menjadi terkenal atas rangkaian wawancara dengan media Brazil di mana ia mengklaim telah membunuh para korbannya karena mereka melakukan tindak kejahatan. Rodri Grace bebas dari penjara tahun 2018 dan memulai kehidupan baru sebagai sosial media personality dengan lebih dari 250.000 follower pada aplikasi video Kuei. Dengan profesi barunya, Rodriguez memposting soal kisah hidupnya, kasus-kasus berprofil tinggi, dan memperingatkan kaum muda agar tidak melakukan kejahatan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi di Sirabu 8 Maret 2023. Informasi pagi Serambi FMN ini bisa dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa anda akses di situs internet www.serambiakn.com Follow juga Twitter Instagram kami Sudah lun, wassalam.